Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel dan ribuan pertokohan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Pengusaha tidak bisa bekerja dalam situasi tidak jelas seperti ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda melihat situasi ini? Sebetulnya kan gini ya, ini pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota kan tentunya di dalam perencanaan pengembangan daripada wilayahnya, itu kan ada yang disebut rencana tata ruang wilayah ya, RTRW. Di mana itu menjadi pertemuan untuk satu area itu akan dikembangkan untuk menjadi lokasi untuk kegiatan apa gitu kan, apakah industri atau pariwisata atau perkebunan dan selamatnya. Ini yang sebetulnya memang harus diruntut dari situ dan tentunya saya rasa pasti dari pengusaha-pengusaha yang yang menempati lokasi untuk kegiatan industri itu tentunya harusnya tidak menyalahkan aturan dari pemerintah kabupaten kota yang ada ataupun provinsi. Kerana kepentingan mereka sebelum melakukan kegiatan, usahanya kan pasti melalui satu proses perizinan yang mengikuti itu. Dan semuanya kan sudah dikeluarkan oleh pemerintah latar pada notorita lah. Jadi seharusnya ini ini masalah ini harusnya dilepi di ranah pemerintah. Dan ini yang sangat disayangkan, kenapa kok investor ya yang sebetulnya harusnya dilindungi dan sebagainya, ini kok justru akhirnya menjadi korban gitu. Selalu ya, permasalahan di negara kita ini kan koordinasi antara Departemen atau Kementerian ini kan yang parah ya Jadi harusnya kan Kementerian Kehutanan harusnya koordinasi dulu ya Sama Kementerian Dalam Negeri ya. Mungkin termasuk dengan Departemen Kehutanan Dan khususnya dengan pemerintah wilayah Apakah itu provinsi atau kabupaten atau kota Atau ya kalau di Batam mungkin ada badan otoritanya Ini yang harusnya dilakukan dulu koordinasi Sehingga memang tidak seharusnya Kementerian Kehutanan secara tiba-tiba Kemudian mengeluarkan SK semacam ini Ini sangat perkenalan rochain ini dampaknya bukan terhadap 8 atau perusahaan-perusahaan yang yang terkena daripada akibat permasalahan ini namun juga termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha dan juga termasuk khususnya bagi investor yang akan masuk ke Batam karena mereka melihat kalau yang sudah bertahun-tahun aja kemudian Bisa timbul permasalahan seperti ini. Ini bagaimana dengan yang baru dan segala macam gitu. Di mana pada saat ini pemerintah sedang menggunakan paket-paket kebijakan dan sebagainya untuk menggaerakan kegiatan ekonomi satu sisi, tapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang menurut saya sangat-sangat tidak produktif gitu ya di dalam. Mendukung apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah. Ini nanti akibat ini kemana-mana kan. Jadi menyangkut nanti bagaimana dengan hak-hak daripada pekerjanya, kemudian masalah pajaknya, dan segala macam ya. Ini kalau perusahaan, dia ditutup usahanya itu kan, ceritanya itu kan sangat banyak implikasinya ke sisi-sisi yang berkaitan gitu. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.